Assalamualaikum Saudara-saudaraun Berita Malam Medisi hari ini Jumat 31 Agustus 2018 dibacakan pastikan stok pupuk di aman hingga akhir tahun. Rumah janda miskin pekerja kebun sawit Ludis terbakar. Satlantas Polres Aceh Timur puluhan sepeda motor berkenal Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang tim Newsroom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 Sudarlun PT. Pupuk Iskandar Muda atau PTP memastikan distribusi pupuk ke seluruh wilayah Aceh aman. Untuk tahun ini Aceh mendapat alokasi pupuk bersubsidi 75.420 ton. Presiden Direktur PT. Pupuk Iskandar Muda Husni Ahmad Zaki memastikan pihaknya telah mempersiapkan proses distribusi pupuk ke seluruh daerah di Aceh dengan maksimal. Diketahui prode September hingga Desember merupakan puncak masa tanam sehingga permintaan pupuk di level petani dipastikan meningkat. Salah satu cara yang dilakukan untuk memaksimalkan pendistribusian ialah mengumpulkan para distributor dan ekspeditor di sebuah hotel di Medan hari ini. Melalui rapat koordinasi diharapkan pupuk bisa tiba tepat waktu di seluruh daerah Aceh maupun Sumut. Darlun, satu unit rumah berkonstruksi kayu tidak layak huni milik janda miskin bernama Rohana 50 tahun di desa Belanggelanggang, Pesangan diren terbakar Jumat pagi pukul 08.15 waktu Indonesia Barat. Menurut warga, sumber api dari arus pendek listrik pada tiang yang berada di belakang rumah Rohana. Percikan dari tiang listrik jatuh ke atap rumah dan terjadi kebakaran. Dugaan ini diperkuat beberapa waktu lalu juga sudah dua kali muncul percikan api di lokasi yang sama dan jatuh ke atap rumah namun cepat disiram sebelum api membesar. Sementara Gesi Desa Belanggelanggang, Muhammad Diah mengatakan saat kejadian Rohana sebagai pekerja kebun sawit dengan kondisi kedua matanya agak kabur sedang mencuci pakaian di sumur tetangga yang berjarak 50 meter dari utara rumahnya. Rumah ukuran 6x7 meter itu rata dengan tanah sehingga tidak ada pakaian maupun harta benda lainnya yang dapat diselamatkan. Api baru dapat dipadamkan, usai dua unit pemadam kebakaran dari Biren tiba di lokasi. Selama ini rumah tersebut ditempati Rohana bersama anaknya Tarmizi 20 tahun dan ibunya janah 75 tahun. Kini korban tidak memiliki tempat tinggal lagi. Warga mengharapkan PMK Biren atau dinas terkait termasuk Baitul Mahabirin dapat membantu pembangunan satu unit rumah bagi korban. Sudah dilun lantas Polres Aceh Timur telah menyita puluhan sepeda motor yang menggunakan kenal Port Blong. Sepeda motor tersebut diamankan melalui razia rutin di Jalan Nasional Medan Banda Aceh dalam wilayah hukum Polres Aceh Timur sepekan terakhir. KBO lantas Polres Aceh Timur Ibda Sukemi mengatakan terdapat puluhan sepeda motor yang menggunakan kenal Port Blong yang diamankan. Tindakan razia sepeda motor menggunakan kenal port blong bertujuan menjaga kenyamanan masyarakat. Pasalnya selama ini aktivitas sepeda motor yang menggunakan kenal port blong menimbulkan keresahan dan ketidaknyamanan, terutama bagi masyarakat yang menunaikan ibadah di masjid. Semua barang bukti berupa kenal port akan dimusnahkan dengan cara dipotong. Karena itu semua sepeda motor yang menggunakan kenal blong akan ditindak tegas dan pengendaranya akan diberikan pembinaan. Ia juga mengimbau masyarakat agar menggunakan sepeda motornya sesuai ketentuan yang berlaku. Sudah dilun pembangunan rumah sakit regional Cudnya Adin Melabu Aceh Barat yang sempat terhenti kini kembali dilanjutkan. Pemerintah Provinsi Aceh mengucurkan anggaran Rp40 miliar dalam APBA 2018. Tim Dinas Kesehatan Aceh Khairul Nasri dan anggota DPR Azain Al-Abidin pada Jumat pagi meninjau dengan dimulainya pembangunan kembali rumah sakit rujukan pantai barat Aceh tersebut. Turunnya tim dari pemerintah Aceh disambut Kadis Kesehatan Aceh Barat, TR Ridwan dan Kontraktor Pelaksana Said Isa. Pejabat Pelaksana Teknis PPTK dari Dinas Kesehatan Aceh Khairul Nasri mengatakan rumah sakit regional di Melabuh kini mulai kembali dikerjakan dan pemerintah Aceh tahun ini kembali mengalokasikan anggaran Rp40 miliar, rupiah, sedangkan tahun lalu merupakan pengerjaan tahap pertama. Menurutnya pembangunan rumah sakit regional ini direncanakan selesai tahun 2021, namun semua itu tergantung anggaran yang dikucurkan. Tahun 2018 anggaran yang dikucurkan untuk pembangunan rumah sakit Cudnyadin nominalnya sama dengan tiga rumah sakit regional lainnya di Aceh yang juga dalam tahap pengerjaan fisik. Anda sedang mendengarkan berita utama Serang BFM. Sudah mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi. Idrus ditahan setelah menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kontrak kerjasama pembangunan PLTU Riau 1 di gedung KPK Cumat Siang bicara KPK Febri Diansyah mengatakan Idrus ditahan selama 20 hari pertama di rumah tahanan KPK. Idrus tiba di gedung KPK pada pukul 13.37 waktu Indonesia Barat. Ia mengenakan kemeja putih dan celana hitam didampingi pengacaranya Sam Huda Mantan Menteri Sosial tersebut keluar dari gedung KPK pada pukul 18.29 waktu Indonesia Barat. Saat keluar dari ruang pemeriksaan di lantai 2, Idrus mengenakan rompi tahanan orange berlogo tahanan KPK. Idrus diduga berperan dalam pemberian uang suap terhadap Wakil Ketua Komisi 7 DPR Eni Maulani Saragi. Menurut KPK, Idrus berperan mendorong agar Eni menerima uang 4 miliar pada November dan Desember 2017, serta 2,2 miliar rupiah pada Maret dan Juni 2018. Semua uang itu diberikan oleh Johannes Budi Sutrisno Kocos selaku pemegang saham Black Gold Natural Resort Limited. Eni Maulani Saragi sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek pembangunan listrik 35.000 MW. Ia diduga menerima suap atas kesepakatan kontrak kerjasama pembangunan TLTU-1 di Provinsi Riau. Darlon menyambut Hari Ozon Sendunia yang jatuh pada 16 September 2018. Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan BLHK Cetamiang menanam 2.000 batang pohon di Bumi Perkemahan Gampung Ara 9, Kecamatan Bandar Pusaka, Aceh Tamiang, Jumat Pagi. Penanaman perdana sejumlah tanaman tersebut dilakukan langsung Wakil Bupati Aceh Tamiang, T. Insafuddin bersama Kepala BLHK Tamiang, Samsul Rizal. Pantauan di lapangan 2.000 pohon jenis teram merbau, meranti, dan kerung diangkut menggunakan terkelokasi Bumi Perkemahan untuk ditanam. Panitia telah menyiapkan 2.000 lubang untuk ditanami pohon dengan jarak 10 meter. Kegiatan ini juga melibatkan anggota Pramuka Kuarscap Aceh Tamiang, anggota TNI dari Kodim 0117 serta personil KPH wilayah 3 Langsa. Wakil Bupati Aceh Tamiang, T. Insafudin mengatakan dengan ditanamnya 2.000 pohon, diharapkan bumi perkemahan Aceh Tamiang menjadi andalan di Aceh, terlebih sudah ada desain master plan penggunaan ke depan, walaupun saat ini belum terkelola dengan baik. Dengan penanaman pohon ini diharapkan hutan lestari di Tamiang terwujud. Sementara Kepala BLHK Aceh Samsul Rizal, mengatakan kegiatan penanaman pohon ini dalam rangka menyambut hari ozon sedunia yang jatuh pada 16 September mendatang. Pihanya melakukan penanaman pohon sebanyak 2.000 batang jenis terembesi, merbau, meranti, dan kruing di bumi perkemahan arah 9 dan hutan kota. Dari Newsroom Serambi Tanjung permai berita malam edisi Jumat 31 Agustus 2018 Berita pagi Serambi bisa Anda dengarkan kembali pukul 07.00 waktu Indonesia Barat Berita malam ini juga bisa Anda akses di situs internet Follow juga Twitter @serambifm. Salam